kita, Allah ingin menaikkan harga kita, gue Allah ingin melarang tirgani orang Purworejo emang bayangkan, saat ini saya rupo gabah, paling sekilur yang itu 500, bareng rampung diproses, diseleb, digiling, berubah jadi beras, yang sampun rupa beras sekilur gini bintan, kalau ngewi beras elek bu, orang Purworejo panganannya beras elek Kok beda nggih kaleh bojo negara nek kemasan plastik teng supermarket ngoten nek minimal 15000 raja lele bareng ngono kae Yo gawe contoh ya musliman sing saya dari yang 3500 setelah diproses menjadi 15000 artinya apa hidup ini semakin lama harus semakin bermakna semakin tua harus semakin mulia Urip iku saya suwe kudu saya sae, saya kuat iman takwane, saya kathah ngibadane, saya bagus akhlaki Urip niki saya suwe kudu saya larang regane. Aja nganti urip kok saya suwe saya murah. Urip model apa? Barang donya mawon sedaya saya suwe niku regane saya. Ban terono regane saya suwe saya Ora ana barang kok regane saya suwe saya murah. Pangapunten semua alat elektronik yang namanya kipas angin, lampu, televisi, iku saya suwe regane yo saya larang. Tanah sawah regane saya suwe ya saya. Sing banter leh jawab bensin solar BBM regane saya suwe ya saya. Namanya jilbab, baju, pakaian semua itu harganya saya suwe ya saya. Sampai bumbu dapur loh, bawang, brambang, ketumbar, lombok iku saya suwe regane saya.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 Modelmu kok saya percaya kalau nggak dibuktikan. Bapak, ibu, mohon maaf. Misalnya kalau di surga itu ibu-ibu dibilang gini, ibu nanti kalau amalnya bagus, ibadahnya bagus, pahalanya besar, bisa masuk surga. Di sana nanti ibu disediakan bidadara. Soalnya kok ditukur, duku rewirengireng, walot alot, kotot-kotot, sama sekali nggak tertarik. Tapi coba kalau bapak, kalau amalnya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, pahalanya besar, nanti masuk surga. Di sana disediakan bidadari. Wah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 Deng ruangan kok isine wong wadon-wadon, akeh okay, wong lanang sing okay, wong lanang sing Tapi kalau dalam ruangan itu isine wong lanang-lanang lanang, lanang, lanang kabeh, enggak ada perempuan yang ngintip kecuali perempuan gini. Ini artinya apa? Laki-laki itu suka memperhatikan kalau perempuan lebih suka diperhatikan. Betul? makanya kalau mau keluar rumah, laki-laki habis mandi pakaian pelencing pelledet tapi perempuan make upnya aja minimal tiga jam bedak aja lapis, tujuh masih pakai bless on masih pakai waishidu belum lagi bulu mata palsu yang anti badai nah bulu mata itu bahasa inggrisnya aidep nah, itu yang kalau dipakai ditempel ini kayak kepedeng jalan gini bro saya sampai rolas subhanallah coba, coba kalau lagi pergi, kalau lagi berpergian ibu-ibu kalau di dalam tasnya itu pasti alat-alat kosmetik lengkap mulai lipstik bedak alis, kadang-kadang dikoyok setangis sepeda motor pasti di dalam tasnya itu penuh alat-alat kosmetik dan Insyaallah, kayak gitu bapak-bapak kamu kok -bapak, paling-paling gawarannya balsem <guluh> minyak angin, minyak kayu putih gimana itu sehingga kalau anda masuk satu kamar di dalamnya kok banyak cermin, itu tandanya kamarnya cowok apa cewek? cewek kenceng jawabnya masuk kamar kok di dalamnya banyak cermin ada cermin besar, itu tandanya kamar cowok apa kamarnya cewek? cewek kalau kamarnya cowok nggak ada paling-paling pecahan supiyon, iguelah nemu anak kecelakaan di Jumputi terus dikomplain yang kamar, roh. maka bapak kalau kepengen bikin perempuan itu stres gampang, wong wadon ini sedino ketemu kocok pengilon, stres, sehari saja nggak ketemu cermen itu perempuan udah stres, setiap ada cermin, mesti ngaco wong wadon. Läuang sepia on sepeda sepi sepi montar.